Semakin malam kayaknya semakin asik. Semakin malam bumi papian Tasik Agung Rembang semakin bisa bergoyang. Tentu ada Ramayana, ada Max Pro Shooting, ada Nelayan Cantrang juga ada. Davi Aldiwa Nyupalapa. Pas yang di depan ibu, ibu saya boleh minta tepuk tangannya dulu dong.